Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa kembali melanjutkan Kajian Kitab Arba'in An-Nawawiyah Dan kita masih Pada nasihat Sayyidina Ja'far As-Sadiq Radhiallahu ta'ala anhu Pada kesempatan-kesempatan yang lalu Kita masih membahas Nabi Yunus alaihi ya, salam Dengan doanya La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntuh Minadwalimin Jadi Kalimat doa tersebut Sebetulnya bukan Kalimat doa, bukan permohonan Tetapi disebut oleh Allah Sebagai doa ya, Walaupun dohirnya Itu tidak ada permohonan Dohirnya adalah Pengakuan Ya kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Engkau duhe duhe Allah dan sungguh aku termasuk orang yang dolim. Tapi di dalam di dalam kesaksian dan di dalam eyaktirov pengakuan tadi ada harapan gitu, ya, ada keinginan untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Doa itu bukan apa yang tertulis, tapi doa itu apa yang tersirat. Ya. Apa yang tersirat Di dalam hati Kalimat-kalimat itu sebetulnya kan Cuman surat Tapi isinya Itu apa yang ada dalam Dalam hati kita Nah seringkali kita melupakan isinya Jadi pandai menyusun Kalimat Tapi isinya tidak Tidak ada Karena hatinya tidak bermain Hatinya tidak ik ikut berbicara Nah syarat terkabulnya doa diantaranya itu hatinya berbicara tentunya juga ada kalimat-kalimat yang indah ya kalimat-kalimat yang yang indah kalimat yang baik kemudian sayyidina jafar as sodiq juga mengatakan rodi allahu taala anhu aku heran ya dengan orang yang takut pada sesuatu aku heran pada orang yang takut pada sesuatu Kenapa dia tidak mengucapkan hasbunallahu wa ni'amal wakil. Hasbunallahu wa ni'amal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindungku. Ya Allah, Allah yang yang menolongku, Allah yang melindungiku. Cukup. Kenapa dia kalau takut kau tidak mengucap seperti itu? Padahal di surat Al-Imran ayat 173 ketika para sahabat diceritakan di situ kalau kita nanti buka Al-Imran ayat 173 ketika para sahabat bertemu dengan orang-orang kafir dalam kancah pertempuran dan orang-orang kafir dengan kekuatan yang luar luar biasa para sahabat dengan segala keterbatasannya secara zahir maka mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil jadi sambil Berperang itu mereka berzikir mengucapkan Hasbunallahu wani amal wakil hasilnya apa di ayat 174 surat al imran Allah mewahyukan pangkalabu bin amatim milalillahi wafadil wafadilin lam yamsas humsuk maka mereka kembali membawa nikmat dari Allah dan bawa kemuliaan kemurahan dari Allah. Sedikit pun mereka tidak tersentuh oleh keburukan. Artinya, berkat mengucapkan hasbunallahu aniyah wa amal wakil, mereka memenangkan peperangan dan mereka mendapatkan harta rampasan perang. Tidak sedikit pun mendapatkan keburukan. Jadi yang dikhawatirkan, ditakutkan, yang kalah, yang nanti akan apa? Jadi hancur itu semua tidak tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka mau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tentunya kalimat ini bukan sekedar kalimat. Bukan sekedar diucapkan lagi-lagi hatinya ber, bermain. Jadi diucapkan dengan sungguh-sungguh cukup Allah yang nolong saya, cukup Allah yang melindungi saya, sungguh yang yang bisa nolong saya itu Allah yang bisa melindungi saya, Allah. Hasbunallah. Lah wong saya sudah punya Allah kok masih masih bingung dengan pertolongan yang lain. Saya sudah punya Allah, masih bingung dengan perlindungan yang yang lain udah cukuplah, udah punya Allah. Intinya seperti itu ya. Udah cukuplah udah punya Allah. Para ulama mengatakan kalimat ini sangat mustajab kalau dibaca seseorang ketika dia punya hajat. Contoh, takut tuh kan macam-macam ya. Nah, takut tuh biasanya karena apa? khawatir terhadap sesuatu yang tidak enak yang akan terjadi. Betul. Naik motor di depan ada tilang, enggak punya SIM, takut enggak? Takut-takut apa? Ditilang. Tapi kalau orangnya duitnya banyak enggak takut. Ya kan ya? Yang enggak punya duit, pas-pasan punya kesalahan, punya kesalahan. Khawatir terhadap sesuatu yang akan ter terjadi. Makanya dia takut atau ada orang yang e, ditagih hutang oleh orang yang bengis yang kejam di tanggal a ternyata dia lihat di tanggal a dia kemungkinan besar gak punya uang takut nggak dia takut kenapa takut ya tadi karena dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya di tanggal a ada rasa takut atau seseorang yang diancam Ya diancam kalau sampai ya kalau sampai kamu begini maka saya akan begitu memikirkan apa yang akan terjadi yang tidak enak itu namanya takut. Nah berarti sebetulnya yang ditakutkan itu ada atau nggak ada? Ini pelajaran ini. Jadi yang ditakutkan itu sebetulnya ada atau nggak ada? Nanya, ayo ini ini pintar semua tuh? Yang ditakutkan itu ada atau enggak ada? Hah? Enggak ada, lo masih nanti kok. Betul kan? Tidak ada, lo masih na nanti. Oh nanti ada, belum tentu. ya Bisa jadi lewat, gitu kan. Eh ternyata, pak polisinya kebetulan kok pas lihat jenengan tuh kelihatannya pakai helm. Padahal enggak pakai helm. Bisa enggak itu? Oh bisa. E, itu bisa ter terjadi jadi ketakutannya ah, tiwas tiwas takut ternyata tidak ter terjadi kan seperti itu ya jadi takut itu sebetulnya cuman kegelisahan di dalam hati nah obatnya apa ya, ini obatnya obatnya ini menyadarkan hati kamu sudah punya Allah ngapain takut lah, hutangnya banyak, tidak bisa dibayar. Jangan khawatir, Allah itu ada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai. Ya, takutnya selesai. <laughs> Diselesaikan dengan kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak ada apa upaya memantapkan hati yang lebih hebat dari kalimat ini. Tidak ya, ada itu. Sudah cukup, tidak saya punya Allah. Seperti sore tadi saya nanya sama ibu-ibu gitu kan. Contoh sederhana Anda punya sahabat Duitnya banyak Turah-turah Orangnya baiknya luar Biasa Kalau kita berteman dengan sahabat tersebut Dan kemudian bersandar ya, Bersandar artinya Saya punya dia kok Kan merasa tenang toh. Mau ngelahirkan Harus bedah sesar Duit gak ada Tapi punya sahabat yang seperti itu Tenang atau gak tenang tenang, mau bayar kontrakan duit nggak ada punya sahabat yang seperti itu tenang atau nggak tenang? tenang. ternyata sahabat ini punya, ya, punya uh, pengawal ratusan dan orangnya hebat-hebat. kok ada satu orang yang mengancam kita, satu orang mengancam kita tapi kita punya teman yang seperti itu tenang atau nggak tenang? tenang. kenapa? tinggal ngomong sama temannya tadi, betul kan? tinggal ngomong sama temannya tenang. Pertanyaan saya, ada tidak yang lebih hebat dari Allah? Tidak ada. Ada tidak yang lebih kaya dari Allah? Tidak ada. Ada tidak yang lebih baik dari Allah? Tidak ada. Allah milik siapa? Milik hambanya, gitu kan ya? Dalam arti hambanya itu uh, uh, bisa memiliki cintanya Allah Subhanahu Wataala. Betul kan? Kita sebagai miliknya Allah ini. Allah akan menjadi milik kita dalam arti milik itu mencintai ya Allah akan mencintai mencintai kita berarti kalau dah ngerti Allahnya seperti itu mestinya bingung atau enggak bingung enggak bingung kenapa hasbunallahu anhi amal wakil cukup Allah sebagai penolongku cukup Allah sebagai pelin, pelindungku lah kita itu seringkali ingat atau lupa lupa makanya tak takut betul kan seringkali kita lupa makanya kita tak takut dan biasanya takut tuh takut akan masa depan. Padahal hidup belum tentu sampai masa depan. Contoh misal Anda punya aset motor 3, mobil 2. Punya aset motor 3, mobil 2. Nyaman atau enggak nyaman? Nyaman. Kenapa? Punya, punya apa? sesuatu yang yang bisa diandalkan di kala butuh. Betul. Motor 3 dijual 30 juta, mobil 2 dijual 200 juta, misal gitu ya. Berarti dapat uang 230 juta. Udah tenanglah untuk masalah-masalah ke depan ada yang disimpan. Pertanyaan saya, sebetulnya itu yang Anda punya itu motor 3, mobil 2 itu ada atau enggak ada? Spurone ya, ini ngomong agak dalam dikit. Sebelum kita lanjutkan bahasannya. Motor tiga, mobil dua itu sebetulnya ada atau enggak ada? Enggak ada. Kenapa? Karena itu miliknya Allah, betul kan? Diambil Allah sewaktu-waktu bisa. Motornya dicuri orang, mobilnya meledak. Betul? Motornya dicuri orang, mobilnya meledak. Jadinya apa? Hancur masa depanku ya, yeah. Masa depanku hancur Simpananku hi. hilang Kenapa? Bodoh kamu Karena kamu menyimpan harta Bukan menyimpan Allah Subhanahu SWT Faham? Orang-orang nah, beriman lain Dia itu yang disimpan Allahnya Hasbunallahu wani'amal wakil Makanya Sayyidina Umar Abdul Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu ketika beliau meninggal dunia orang-orang pada datang Khalifah Umar Umar bin Abdul Aziz ya khalifah yang dikatakan khalifah kelima dari ulama ar-rasyidin Oi hey, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu anak-anakmu ini kok tidak kamu kasih warisan tidak kamu belikan rumah ini presiden khalifah raja Kenapa anak-anakmu tidak kamu belikan sawah, tidak kamu belikan rumah ya? Nanti masa depannya bagaimana? Nanti masa depannya bagaimana? Biasakan orang takut masa depan kan Masa depannya bagaimana? Sayyidina Umar tuh jawabnya sederhana. Anak-anakku satu dari dua orang ini. Anak-anakku satu dari dua orang ini. Peninggalku nanti. Satu orang yang baik, dua Orang yang buruk, kalau dia orang yang buruk, tak punya duit lebih baik. Kalau dia orang yang buruk, tak punya duit lebih baik. Kenapa? Berarti aku tidak membantu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik dia miskin. Tapi kalau dia orang yang baik, kalau anak keturunanku itu orang yang baik, aku tak perlu bingung. Kenapa? Karena Allah sudah mewahyukan wa majidakillahi ya jaiillahu makhrajan wayarzuquhum min haythu la yahtasib siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberinya rezeki faman yattaqillah yaj'al lahum makhrajan Allah akan berinya jalan keluar apapun masalahnya wayarzuquhum min haythu la yahtasib dan Allah akan berinya rezeki dari arah yang tidak pernah dia bisa sangka-sangka dan tidak mungkin bisa dia fikirkan Akhirnya setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia Rada Allah anuh Anaknya Yang tidak punya apa-apa ini Dalam waktu setahun dan menjadi orang yang kaya Raya Sedangkan ada satu raja Yang ditinggalkan warisan yang banyak untuk anaknya Tapi karena anaknya enggak baik Ya rajanya kurang baik Begitu raja itu meninggal dunia Harta anak itu pun ha, habis Dan jadi pengemis min Artinya Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, sahabat ngomong gitu masuk. Mantap Nah, kalau kita coba. Ngomong kita ada rasanya enggak ya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ngomong ngunot rambut juga apa gitu. Gitu tapi tidak paham. Habib, saya sudah amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kok hajat tidak kabul-kabul? Kenapa ya? Katanya kalau mau hajat kabul, solat hajat dua rakaat. Setelah itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. 450 kali. wa fadl Maka nanti setelah itu akan kembali bahawa... nikmat dari Allah dan kemurahan dari Allah. Artinya hajatmu kabul. Itu Al-Quran dalilnya. Tapi bacanya 450 kali. Sudah saya amalkan setahun bib kok enggak kabul-kabul kenapa? Bukan enggak kabul, syarat dan ketentuan berlaku. Kamu bacanya ya nir sahabat, yakin betul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah gitu. Cukup Allah itu bukan berarti enggak usaha ya, ya usaha, sahabat juga berangkok ya. Juga bergerak ya, juga ber, bergerak Tapi yang di hati itu yang diandalkan Allah, cukup Allah aku punya Allah, ada Allah pasti bisa karena karena Allah, lah manusia dengan jiwa yang seperti itu, kira-kira manusia biasa atau manusia super manusia super lah kita ini sering jadi manusia yang lembek, yang lemah kenapa? banyak ketakutannya takut gak punya duit, pernah gak? pernah atau sering? padahal di kantong ada duit, aneh kan? Aneh kan? Takut tak punya duit. Padahal di kantong ada duit. Padahal dia punya kerjaan yang gajinya pasti. Gajinya pas? pasti, pasti oh. kalau dia pegawai negeri. Tapi masih takut, takut, takut, takut nanti kalau dipecat, takut kalau dipecat. Aneh kan itu? Takut dipecat. Takut nanti ada pengurangan karyawan. Bagaimana nasib saya? Takut nanti kalau dolar harganya 20 ribu, terus bagaimana? takut nanti kalau harga daging takut kalau bensin mahal takut kalau premium dihapuskan diganti, takut takut, takut, takut, kenapa? karena gak punya Allah gak punya Allah makanya gak bisa ngucap hasbunallah. Allah cukup lah Allah, gak punya Allah dia ya kok di hatinya tuh gak ada Allah memang betul ilallah dia ucapkan tapi belum sampai ke dalam hatinya Nah, kalau orang yang sudah punya Allah di hatinya, hasbunallahu aniyamal wa wakil, mantep ucapnya, tak ada takut-takut, tak ada takut-takut. Yang bisa buat dia takut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia tak buat dia takut, dunia tak buat dia takut. Takutnya hanya kepada Allah, hasbunallahu aniyamal wa wakil. Kehilangan, dosa saya kok banyak ya. Lah anehnya di situ. Orang yang takut dari sesuatu akan menghindari sesuatu. Betul. Ada momen takut, mampir berhenti parkir di warung, ya kan? Oh, cuman kan polisi pinter sekarang. Polisinya juga berhenti di warung-warung itu ya. Ini terhadap orang-orang yang bandel kan polisi sudah paham. Ya. Polisi sudah paham. Ini takut ya, takut ditagih utang. Tanggal hari hanya hari dia. Pergi keluar kota, gak ada di rumah pak Keluar kota Betul, seperti itu kan Takut Takut, takut dari suatu Lari, tapi anehnya Orang yang takut Allah, takut Masuk neraka, takut Diseksa kubur, ya takut Mendapatkan hukuman dari Allah Bukannya lari menjauhi Allah, justru lari Mendatangi Allah Fafirru ilallah Ya Allah, tolong saya Ya Allah, ampuni saya Ya Allah, justru orang yang takut Kepada Allah semakin dekat Dengan Allah Orang yang takut kepada Allah Semakin sayang kepada Allah Orang yang takut kepada Allah Semakin dia itu Berusaha untuk mengambil Cintanya Allah Nah ini inilah hebatnya Orang yang takut kepada Allah nah, Nanti kalau kita sudah Menguasai ilmu asbunallah ane maluakil ni, tidak ada yang kita takutkan. Tidak ada yang kita takutkan. Apapun bentuknya masalah oh itu dunia. Betul. Apapun bentuknya masalah itu urusan du, dunia. Kalau ngomong enak ya, <laughs> paling batang itu ngomong teruk enak. Kecil, kecil. Ya <laughs> cuma ngomong buat saya membangun masjid ar-rahim ini praktek latihan buat saya bangun masjid ar-rahim ini latihan latihan hasbunallah huane amel wakil bagaimana tidak bangun tidak punya duit yang dibangun 4, 3 lantai 400 meter persegi tiap lantai satu dua tiga beli tanah yang tidak punya duit kira-kira takut atau tidak takut kalau ketemu hari Sabtu, takut ya. Sabtu gajian. Tagian-tagian. Takut kan? Kalau mikir takut. Mikir takut berarti Allahnya ada atau enggak ada? Enggak ada. Allahnya hilang. Saya enggak mau jadi orang yang Allahnya hilang. Sudah sudah dunia enggak punya, Allah enggak punya. Kan bodoh-bodoh boleh Bodohnya luar. Biasa dunia enggak ada, Allahnya enggak ada. Kan kacau ini kan? Ini udah sengsara dunia, sengsara akhirat, saya gak mau, saya pengen jadi orang yang selalu punya, punya Allah jadi justru justru ini membuat iman kita semakin kuat hasbunallahu aniamal wakil kata orang Jawa obah, mamah gitu kan kata muslim, alharakah barakah, siapa bergerak nanti bisa makan, siapa bergerak nanti datang keber keberkahan, kan begitu, dengan hasbunallahu aniamal wakil udah, oh gerak aja Ya kerak, ajarlah nyatanya, nyatanya. Alhamdulillah. Tiga tahun membangun dari yang mulai awal sampai ini setahun setengah ini ya, yang ini setahun setengah yang depan setahun setengah, tiga tahun bangun sampai hari ini tidak meliburkan tuan. Gitu kan? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Hasbunallahu wa ni'amal wakil. Cukup Allah sebagai penolong dan pelindungku. Bukan berarti kemudian kita nggak usaha, mas ke pasar. Cukup Allah sebagai penolong dan pelindungku. Ngawur itu, itu itu menyalahi syariat ya, menyalahi syari, syariat bukan begitu ajarannya, mas. Ayo mas kita oh, gerak jualan jualan suatu. Hasbunallah wa ne'mal wakil. Urusan disuruh kerja Hasbunallah wa ne'mal wakil. Urusan makan langsung diemplok, Iya kan? Laper enggak ngomong hasbunallah wa wakil. Begitu lapar langsung makan sate, makan telo, makan buhung, makan roti ya langsung dimakan. Tapi enggak punya duit, enggak mau usaha-usaha ngomong hasbunallah wa ni'mal ya, itu salah. Jadi malas itu namanya malas. Jadi hasbunallah ni'mal wakil itu memang diucapkan dengan lisan tapi munculnya dari hati yang betul-betul yakin dia punya Allah Subhanahu Nah ini silakan diamalkan Saya ijazahkan Kalau ada hajat Salat hajat dua rakaat Dalam keadaan serba harum Bajunya usahakan serba putih Dan tidak diputus Oleh apapun Apalagi SMS gitu ya Tidak diputus oleh apapun Ucapkan e, Baca surat al-imran ayat 173 Ketika sampai hasbunallah wa ni'mal wakil Selesai baca itu Ulangi hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, selesai 450 kali. Kemudian e, baca surat Al-Imran ayat 174. Selesai itu kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala minta apapun yang Anda minta. Yang mau nikah minta. Oh, itu yes secepat itu. Ya <laughs> kan? Yang mau nikah minta. Yang mau hajatnya apapun min, minta. Tentu doa itu ada syaratnya. Baca solawat, jangan lupa. Orang sekarang nih doa doa yang diandalkan doanya solawatnya dihilangkan. Gak bakal kabul. Gak mungkin kabul doa gak diawali solawat. Tidak mungkin kabul yang bilang aja Rasulullah saw dalam sebuah hadits. Ya doa itu naik ke atas tapi mandek berhenti. Mau kufur sama. Doa itu akan terhenti di langit, gak nembus. Kalau tidak diiringi dengan solat solawat kepadaku kepada Nabi Muhammad SAW, nak kau bisa? Ayow, bagaimana hamba akan bisa bersambung dengan Allah kalau enggak bawa Nabi Muhammad SAW? Siapa kita? Bagaimana seorang hamba bisa bersambung dengan Allah kalau dia tidak membawa Nabi Muhammad SAW? Contoh, ini handphone, handphone. Bagus tak handphonenya ini? Bagus. Berani berapa? ini handphone bagus gitu kan? Bagus. Halo, gimana kabarnya? Baik. Yo, yo ngomong samacem, ya, ngomong sak macam ya, ngomong sak macamnya, tapi ternyata tidak ada koneksinya. Kira ini kira-kira bisa nyambung ke nomor yang satunya enggak? Walaupun nomornya dipencet-pencet, tapi koneksinya enggak ada, bisa enggak? Enggak bisa. Betul kan? Harus ada koneksinya lah koneksinya itu ada yang namanya Telkomsel, ada yang namanya Indosat, ada yang namanya X, XL ya kan, ada yang namanya um, AIM3, ada yang namanya Tri dan lain seba, sebagainya. itu koneksinya. lah kita punya koneksi itu cuma satu untuk Allah Swt, nggak ada yang lain. koneksi untuk nyambung dengan Allah itu cuma satu, karena Allah menyambungkan dirinya hanya dengan Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Jadi semua yang ingin nyambung dengan Allah harus lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Walawalu, walakhiru. Nabi Sallam itu termasuk dia yang pertama, tapi dia yang terakhir. Mestinya munculnya Rasul itu awal, tapi sama Allah ditaruh di akhir. Ditaruh di di akhir. Karena Karena kehebatannya Rasulullah SAW kita letak di akhir, munculnya awal, tapi ditaruh di di akhir. Dan semua nyambung pada Rasulullah SAW. Nyambung semuanya, tidak ada yang yang tidak. Barulah bisa betul-betul nyambung dengan Allah Subhanahu Wataala kita kita ini. loh. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadit, orang yang duduk tidak berfikir kepada Allah dan tidak bersolat kepadaku maka duduknya akan menjadi penyesalan untuknya kelak di hari kiamat. Nah, kita hari ini duduk berapa kali? Berkali-kali. Nah, duduknya pakai pikir sama salawat, tidak. Tidak, Harusnya nyeklak terus berarti. kita. <gila> duduk biasa loh, ini bukan duduk pengajian. Duduk pokoknya, duduk dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa ala ini ahlu sunnah yang begini. Itu bukan beda, <sumlah> itu perintah Nabi. Itu perintah Nabi. Itu perintah Nabi Nah kalau duduk biasa saja disuruh zikir sama sholawat Apalagi kalau duduk bersama-sama Kita zikir sama sholawat nabinya nya seneng gak berarti? Oh, seneng mau itu diperintahkan Itu diperintahkan Makanya ya rodo aneh lah Kalau ada orang bilang duduk-duduk baca sholawat itu bid'ah, Gak ada tuntunannya itu ya rodo aneh itu. <laughs> berarti baca hadisnya itu mungkin kacamatanya agak salah atau gimana? Ya kacamatanya mungkin yang yang salah Nah ini duduk baca sholawat kalau enggak baca solawat, enggak fikir, akan jadi penyesalan. Duduknya itu kelak di hari hari kiamat. Nah doa juga begitu, tidak akan diterima sama Allah kalau enggak ada solawatnya. Kenapa? Mandek. Doanya ber berhenti, enggak nyampe, ya, enggak nyampe. Nah kalau dah solawat, dia tahmid, solawat, doanya dibaca dengan sungguh-sungguh, InsyaAllah akan segera terwujud apa yang anda inginkan dan Anda harapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqlabu bi nikmati wa fadl. Ini ini rahasia ya. Naam. Kemudian yang ketiga, siapa yang ditipu oleh seseorang dengan perencanaan yang matang? Jadi ada orang yang merencanakan sesuatu yang buruk Kepada kita misalnya Gak usah bingung Kalau kita merasa ada orang-orang ini Orang-orang ini gak suka sama saya Orang-orang ini gak suka sama saya Dan lagi merencanakan sesuatu Untuk membuat saya sengsara Untuk membuat saya jatuh Misal ya Kadang kan mungkin lagi perusahaan Ada kan lawan lawan apa-apa bisnis gitu kan Nah, kadang kan begitu, merencanakan sesuatu yang yang buruk, enggak boleh suudzon ya, enggak suudzon tapi nyata. Nah, sudah ada bukti nyata, ini orang-orang ini melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan kita. Ada bukti nyata. Suudzon prasangka buruk tidak tidak boleh. Kalau ada bukti-bukti nyata seperti itu, jangan bingung. Kenapa? Karena di surat Ghafir ayat 44 ya, surat Ghafir ayat 44. Di situ dikatakan wa awfawidu amri ilallahi innalillahi basirum bila ibad dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah sungguh Allah itu maha mengerti maha melihat ya akan hamba hambanya di Qafir 45 apa lanjutannya Allah mengatakan fawakahulillah sayyati maaqaru maka Allah melindungi dia yang membaca tadi itu dari keburukan-keburukan orang-orang yang merencanakan makar kepadanya. Oh, ini lengkap jadi ya Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita kok merasa seperti itu, ya udahlah, enggak usah kebanyakan mengatur strategi, mengatur rencana untuk A untuk B, yang banyak-banyak baca au fawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirubil 'ibad. Au fawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirubil 'ibad. Selesaikan masalahnya. Selesai. Yang keempat, nah siapa yang pengen sesuatu? Siapa yang pengen nikah? Nah, pengen nikah, pengen sesuatu berarti kan? Ya. Yang pengen dinikahin ada tidak di situ? Bukan sama beliau, bukan. Maksudnya pengen dinikahkan seseorang, loh. Mbak-mbak kan pengen dinikahin ya kan ya? Ada. Maksudnya yang pengen nikah juga di sana kan? Ada. Yang pengen beli mobil ada tidak di sini? Oh ya, saya itu selalu pengen beli mobil kok. Ya, yang pengen beli rumah ada tidak? Oh dia, ya, saya masih pengen beli rumah. Yang pengen, apalagi pengin-pengin. Kita bicara urusan dunia dulu. Ya, yang pengen apa? Punya duit 1 miliar dolar? Coba nggak tangan. Oh, saya toh yang berani mengucap ini, mumpung dolarin mau lima belas katanya. Ini 14 ribu sekiannya 1 miliar dolar, nanggung-nanggung satu miliar rupiah, satu miliar dolar itu. Pengin, siapa pengin sesuatu? Man rohibah. Siapa pengen sesuatu? Maka hendaknya dia mengucapkan yang diucapkan dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Di Al-Kahfi 39 itu kita tahu ada dua orang yang punya kebun. Ya, ketika mau panen, yang satu membanggakan kebunnya yes, hasilnya luar biasa itu ya. Tapi ternyata terbakar kan airnya ya, hancur tuh kebunnya, tapi yang satu enggak, enggak terbakar, selamat kenapa? karena yang selamat ini tiap kali dia masuk kebunnya dia mengucapkan Masya Allah La quata illa billah ya, Masya Allah La quata illa billah jadi kalau kita pengin punya sesuatu, atau menginginkan sesuatu baca itu yang sering Masya Allah La illa billah Pengen punya mobil, masya Allah, terserah Allah, terserah Allah. Allah yang bisa. La huwalala kuatilbilah. Masya Allah, la kuatilbilah. Tidak ada kekuatan, hanya Allah yang kuat. Ya, dengan izin Allah baru bisa. Tak diizinkan Allah, tak mungkin, bisa. Jangan bingung, meskipun duit cuma seratus ribu pengen beli mobil, jangan bingung. Oh, pengen aja bingung kan aneh. Orang itu dah baru disuruh pengen aja, kau takut, aneh kan? Hei banyak, pengen ndak masuk surga? Pengen, punya amal. Ndak, lah enggak punya amal aja berani pengen masuk surga kok. Betul kan? Betul ndak itu? Lah kenapa punya uang 100 ribu apa enggak berani beli mobil? Aneh kan? Aneh. Berarti yang bodoh siapa ini? Amal enggak punya, salat belum tentu diterima, betul kan? Puasa kacau. Puasa-puasa juga mata kita lihat, sana. lihat. Sini telinga mendengar A mendengar B. Pengin sesuatu, pengin sesuatu. Jangan khawatir Allah bisa ngasih. Allah bisa gak? Ngasih. Masya Allah, la kuatilah bila. Masya Allah, Allah yang bisa dengan ketentuannya Allah, dengan syaknya Allah, dengan kehendak Allah. Masya Allah. apa yang dikendaki Allah? La kuatilah bila. Tiada kuatatan kecuali dengan izin, izin Allah. Jangan takut. Makanya jangan takut minta 1 miliar dolar Masya Allah, la kuatilah bila. Kalau enggak jatuh di tangan saya nanti anak saya. Kalau enggak anak saya, cucu saya. Ya, enggak cucu saya, cicit saya. Kalau dapat nanti itu berkat doa saya di malam hari ini dan saya yakin itu pasti dapat. Enggak seperti jenengan kan, wah, ngimpi ya, khayal. Habibnya mimpi itu khayal. Masa minta sama Allah bilang mimpi khayal nih kira-kira mukmin atau bukan ini? Kalau mukmin itu kalau minta sama Allah enggak ada khayalan. Allah itu mengasih, mah lemah khayal. Kasih, kasih. Oh. Allah Maha Kaya Maha Memberi. Oh, minta sama yang mimpi kamu. Ah. Kalau saya minta sama fulan, fulan mimpi kali. Itu kan ya. Minta pula sama fu, fulan. tapi minta sama Allah, enggak ada. Maka enggak ada di itu sia-sia enggak ada ya. Minta, minta sama Allah itu dari iman. Dan Allah menghargai orang yang percaya sama Allah. Oh dia percaya sama saya. Uh, oh, dia tuh enggak punya apa-apa tapi mau minta sama saya. Berarti dia yakin sama saya ya. Oh dia ngerti, saya bisa kasih, Kasih malaikat, kasih Nah yang satu apa Ini meremehkan saya Ini orang ini Dia meremehkan saya Dia dianggap saya yang bisa buat dia kaya Buat dia melarat terus malaikat Biar melarat dia, biar sengsara dia itu Meremehkan saya dia Pilih yang mana Anda pilih jadi orang yang mana Yang mana Ini gini-gini motivator Ini Emangnya dikira kalah sama motivator-motivator itu. Cuman kalah tenar aja. Bede amat. Oh iya memang syarat motivator itu harus pede. Kalau gak pede gak bisa jadi motivator. Penceramah itu kan motivator. Gak nagung-nagung. Motivasinya bukan motivasi cuman punya rumah, punya sawah kok. Motivasinya punya surga. Kapling di surga kan keren. Jangan khawatir bapak ibu. Anda bisa memiliki surga. Anda layak memiliki surga. Tinggal minta sama Allah Ta'ala. asik ya tinggal minta. Lah jadi masalah, ini minta, ini loh masalah. Mau minta saja kebanyakan mikir, apa ya iso ya? Masa sih? Masa bisa? Mana, mana mungkin siapa saya? Saya nih wajah enggak enggak masuk rata-rata. Ya, penghasilan pas-pasan. Masa dia yang cantik, yang anak orang kaya mau nerima saya? Eh, belum melangkah Sudah keder. Dia goyah dia. Ya nggak inget dia sama Allah masih inget ceritanya derwis ya ceritanya derwis saudara bicara hampir satu jam ya hampir satu jam Meng, ini kan kajian kita buat satu jam terus bisa ke tempat Abi Basyah ya biar dapat semuanya ini gak derwis ini kisah nyata bukan dongeng bukan seperti kisah-kisah yang ada itu Cinderella atau apa namanya itu Timun Mas itu kan dongeng gitu ya. Buto Ijo ya. itu kan legenda rakyat ya. Dongeng. Kalau ini enggak kisah nyata, Darwis. Darwis itu apa? Orang yang berkelana hanya untuk ibadah. Berkelana hanya untuk ibadah. Kalau sekarang itu ada istilah Pak. Backpacker. Apa? Oh, packer ya, backpacker itu ya. Kalau mau kemana mana-mana cuman modalnya tas ransel gitu kan? Enggak peduli dia nanti, nanti gimana enggak usah diurus. Mau keluar negeri, tiket cari bisa gitu kan? Murah-murah, murah-murah dapat ya modalnya bawa tas ransel apa backpacker tadi. Sudah pokoknya itu gitu ya. Oh, ya. modal seperti seperti itu ya. Nah ini Darwis itu ya backpacker tadi itu, enggak apa-apa, bawa bawaannya bawa -bawa. tas ransel itu. Tapi berkelana buat ibadah, bukan melancong, ibadah pengin ngerasain sholat di hutan ini ngerasain sholat di Sahara ini ngerasain sholat di gua ini Dikir gitu ya Darwis lalu satu ketika Darwis masuk sebuah wilayah sebuah kerajaan di pinggir jalan masyarakat itu menepi semua Darwis nanya ada apa kok nepi putri raja mau lewat oh ya putri raja lewat dan putri raja itu masya Allah, cantiknya luar biasa kenapa ya kok rata-rata putri raja cantik ya Kenapa ya? Dan kenapa rata-rata raja nggak raja itu rata-rata raja gang ganteng? Kenapa ya? Seperti saya, gini kan ya? Ini kan jadi raja nih lagi <ganti> jadi raja. Rata-rata raja itu kok gang ganteng? Kenapa ya? Memang betul kan pernyataan ya? Rata-rata seperti itu karena perawatan punya duit gitu kan bisa merawat di tiri, dan terpelajar, terpelajar ngerti aturannya cuci muka, ngerti aturannya gosok gigi ngerti aturannya mandi lulur tahu gitu ya. Nah, kalau Mbak-mbak ini enggak paham. Karena ilmunya itu pahamnya kalau menjadi manten kok itu nanti mandi lulur gitu ya. Tapi di hari-hari udah -hari, enggak dipraktekan. Kenapa? Duit, Bib. Itu eh ini biaya nih butuh perawatan biayanya ma mahal. Misal seperti itu. Makanya biasanya orang yang berduit kok kelihatan gimana gitu ya. Yang duitnya pas-pasan kok kelihatan gimana gitu. Karena perawatan. Nah, ini putrilacar lewat, lewat cantik memang, cantik, wangi, ya, cantik wah, wangi. Namanya darwis. Lihat wanita cantik seperti itu. Ini alibadul, alibada. Oh, langsung timbul apa namanya e, keinginannya nikah, oh, nafsu bukan gitu ya, bukan nafsu, ibadah. Oh, darwis kok nafsu ya, ibadah. Langsung pengen nih nikah. Dia langsung pergi ke kerajaan, saya mau nikah sama dia, kata orang-orang gila kamu, compang campeng ya. model apa, taseran transfer gitu kan back, backer gitu ya datang ke kerajaan tanya semua, mau apa kamu, ketemu raja lu ngapain saya mau nikahin putrinya karena ini orang ini aneh, jadi pengawalnya juga akhirnya mempersilahkan ketemu raja ini bingung pengawal, ketemu orang aneh soalnya, lapor sama raja, raja ada orang aneh, kenapa? modal ransul mau nikahin putri Anda oh, ini orang lucu nih. Saya ketemu gitu. Ya. Jadi, raja juga senang ketemu orang lucu karena kebanyakan orangnya itu monoton semua sih gitu ya. Model begitu-begitu enggak, enggak enggak seru gitu ya. Ini lihat orang berani aneh kan perlu ditemui. Ditemui sama raja. "Kamu mau apa? Saya mau nikahin putrimu." raja rajanya ya salah ngucap. "Oke, okay, boleh. Syarat dan ketentuan." Berlaku, Mas. Apa syaratnya? Saya siap melaksanakan. Itu ya. Tolong lautan itu kamu jadikan dia apa namanya? Kamu bawa mutiara yang banyak dari dari lautan. Semangkok tempat makanmu ini. Jadi biasanya itu darwis itu kan bawa mangkok itu nanti buat makan. Isi mangkokmu dengan mutiara mutiara dari dari lautan. Kalau kamu berhasil, boleh kamu nikah sama putri putri saya. Raja yang pinter. Kalau punya mutiara semangkuk berarti suki atau enggak suki, suki berarti kafahang ini, cocok ini kan, sepadan sama putri saya. Jangan kau enggak seperti kita, ya udah, pokoknya syaratnya kamu penuhin, nanti kamu boleh nikah sama putri saya. Teman syaratnya enggak pas gitu kan? Kau ini pas, pinter rajanya Berangkat, siap, berangkat ke tepi laut. Urusan batin oh, gila orang ini. Ya, satu kerajaan mengatakan orang ini gila. Masyarakat juga mengatakan orang ini gila, oh sampai tepi pantai itu dengan mangkoknya itu ya. Dia katakan akan aku kuras lautannya. Diambil semangat lautan di dikuras. Wah, wow, akhirnya ikan-ikan takut ini. Ikan takut. Allah yang memasukkan rasa takut ke dalam hati ikan-ikan. Ini kalau sampai betul tiap hari begini, pikirnya ikan loh, ikan mikir begitu kan bodoh ya kan ya. Ikannya bodoh, tapi Allah yang membuat ikan itu berpikir seperti itu. Allah yang membuat ikan itu berpikir seperti itu, gitu loh. Paham kan? Ini bukan guyon, memang nyata. Makanya orang kan takut gak beralasan, toh? Takut gak ber beralasan Kok bisa ya? Kita jadi takut seperti itu, bodoh betul. Kita takut seperti itu. Setelah kejadiannya ber berlangsung, selesai, baru kita sadar, toh? Kenapa nah, ini? Saya sampai takut seperti itu sama dia ya? Kenapa ya, gitu? Ya kadang Allah membuat takdirnya berlangsung mencabut pola pikir ki, kita, kemampuan berpikir dicabut. Apalagi kan emang gak bisa mikir gitu kan ya. Oh akhirnya yang punya ikan-ikan di laut tuh ngambil mutiara dari dalam laut, kemudian dimuntahkan, ya. dimuntahkan ke ke tepi pantai dia. Ya. Banyak gitu, Oh dia ambil semangkuk. Oh namanya darwis itu yang nggak rakus seperti anda kelihatan sebot begini yang diambil semua. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Seperti kisah kisah anekdot-anekdot tuh ya. Ini kisah itupan namanya telur apa? Ayam yang bertelur angsa ya. Angsa bertelur emas. Mas ingat tuh? Cerita rakyat itu loh. Angsa bertelur emas. Petani miskin tahu, petani miskin punya angsa, angsanya telur emas. Wah, oh, dia senang. Besoknya angsanya telur emas lagi dia senang. Jadi kaya ala dia akhirnya dia mikir, saya mau yang dapat lebih banyak ini sumbernya sumbernya ini telur dari dalam perut angsa, angsanya disembelih angsanya disembelih dibuka, oh, dalamnya gak ada apa gak ada apa-apa, akhirnya gak bertelur lagi udah mati, itu kan rakus itu Tapi Darwis enggak, diambil cuma satu mangkok dia berangkat ke kerajaan dan serahkan mangkoknya itu penuh dengan muti mutiara lulus dia jadi suaminya putri raja pantes kenapa kaya, pinter, semangat, gak seperti kita udah miskin, gak punya apa-apa, males, gak punya keyakinan, gak pantes dapet putri raja. Jangan kau pikir raja, mungkin anak telurah gak pantes kita ini, gak punya keyakinan gitu loh, gak punya keyakinan, udah siap nikah? <laughs> Jadi harus punya keyakinan apa? Masya Allah. Apa yang digendaki? Allah la kuata illa billah. Yang kuat cuma Allah kita gak bisa apa-apa. Makanya nanti kalau udah yakin begitu... Mesti semangat atau gak semangat? Semangat. Gak ada kata gak semangat. semangat Nah termasuk semangat saya... Dalam waktu... Ini sekarang tinggal berapa ini? 16. Ini ulang tahun putri saya. Kedijan Azziah. Ulang tahun yang kedua. Dalam waktu... 15 hari, eh, 14 hari ke depan, terhitung besok pagi, insya Allah, masya Allah saya akan ngajak beberapa teman saya untuk menjual buku, buku-buku saya yang ada, khususnya sehari bersama Rasul dan yang lain, dalam waktu 14 hari, saya menargetkan minimal terjual 3.000 eksemplar. Dalam waktu 14 hari, saya menargetkan. Minimal terjual 3000 Eksemplar Masuk akal 14 hari Berarti satu hari jual berapa Lebih dari 200 Betul kan Lebih dari 200 Masuk akal enggak Enggak masuk akal Wabibnya enggak punya toko Enggak punya distributor gitu kan? Enggak punya karyawan Betul kan Enggak masuk ak akal Namanya aja pengen pengen aja kok takut kan heran ya masha allah la illa billah. nah nanti kita lihat ya kita lihat yang terjual 3000 atau 10 ribu saya nggak ngomong 3000 atau 100 tuh ya yang terjual 3000 atau 10 ribu kita lihat insya allah yang terjual bisa sampai 10 ribu caranya bagaimana bu cara itu bukan urusan saya Urusan saya, pengen, semangat, minta, yakin. Tergantung dari kekuatan Allah SWT. Setelah kita minta seperti ini, nanti Allah akan ngirimkan caranya. Jadi cara itu paket berikutnya Allah yang akan ngirimkan. Kamu pasrah dulu sama Allah, itu loh muslim. Cara, tunggu aja, nanti Allah yang ngatur. Yang menghasil rezeki Allah kok ya. Caranya ngirim, ya Allah. Kita gak pernah punya cara. Gak pernah punya cara. Strategi, jangan gak tahu nanti Allah biar kasih ilham gimana strateginya pakai strategi A B C atau D kebanyakan mikir pusing apa ya yang penting poinnya ada saya harus menjual sekian harus bisa menjual sekian masyaallah laa quwata illaa billah sambil terus memikirkan cara tanpa memikirkan cara maksudnya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa tolong beri saya cara terbaik ya Allah baca buku ya kan baca artikel, dengarkan apa namanya, petuah-petuah orang yang memang terjun dalam bisnis, nanti di situ akan kasih tahu kita, yang ini, lho, pakai yang ini pakai yang, yang ini sama dengan orang mau nikah, saya mau nikah cuma di rumah, di kamar saya mau nikah, saya mau nikah, saya mau nikah saya mau nikah, yang tidak nikah-nikah saya mau nikah terus bagaimana, kileng kampung minta petunjuk perempuan mana yang harus saya nikahi ya Allah mudeng kan maksudnya Oh nanti ketika jalan sambil Saya mau nikah ya Allah Masya Allah laku, Saya mau nikah ya Allah Kok terupanya ditabrak Yang nabrak itu ternyata calonnya, Masya Allah loh, Itu terjadi loh ya Ada kecelakaan gitu ya Ini orangnya ketemu saya sendiri Ya itu fit Istri saya itu yang dulu saya tabrak gitu Akhirnya jadi berkah jadi istri saya Masya Allah jadi jodohnya gara-gara nabrak Tapi ya jangannya masuk jodohnya nabrak dulu baru jodoh <laughs> Tapi jodoh itu ya itu Apa namanya ketemunya itu Tidak disangka sang Tidak disangka sangka Jadi siap ditabrak mas Mau ditabrak? Ini sekedar contoh ya Sekedar contoh dari siapa ingin sesuatu Ucapkan Allah la illa Kalau kita kuasai empat hal ini Yang sudah kita jelaskan ya Empat hal ter tersebut Maka kita akan tidak ada rasa takut. Kita yakin inginan kita itu akan terwujud. Kalau toh belum terwujud, nyantai. Berarti ya memang Allah hendaknya lain kan begitu ya? Masya Allah. Kalau ada orang memakar, berasa takut. Wa'budhu, amri ilallah, inallah basrun bil aibat. Kemudian dia berkadang susah suntuk sumpek. berasa bingung. Kenapa? Ilah ilah antasubhanaka ini kuntu minatul imin dan kalau kita lihat ternyata empat hidup empat hal yang paling meresahkan orang dalam kehidupan Ya empat hal ini sumpah takut ditipu betul kan takut akan se sesuatu ya kemudian khawatir akan keinginannya Ya empat ini nah empat ini ternyata solusinya sudah ada masih takut apa lagi Mestinya setelah kita ngaji seperti ini hidup itu disambut dengan gagah gitu siap hidup, ya semangat siap hidup ya siap hidup pede gitu kan kenapa pede punya Allah Loh, orang baru punya teman kayak aja pede yang lucu itu ya lucu pakai seragam tertentu seragam tertentu yang seragam ini milik organisasi tertentu misalnya jadi pede enggak. Contoh, contoh, contoh. Ada sepak bola. Terus ada fansnya, klubnya itu ya. Yang apa namanya? Supporter, supporter. Kita pakai kaos supporter sepak bola jalan bareng-bareng seribu orang. PD enggak? PD? Gara-gara apa? Temennya banyak. Bukan. Gara-gara pakai kaosnya. <laughs> Betul enggak? Kan? Pakai kaos, berubah kita. Aneh kan? Pakai kaos langsung baru, berubah. Wow, jalan PD buah BD. Diajak padu ya siap begitu ya. PD karena pakai kaus. Coba kalau kausnya dilepas. pd masih ada atau hilang itu? Hilang. Aneh kan baru bersandar pada begitu aja jadi pd luar biasa. Nah ini bersandar pada Allah kok enggak PD itu kan? Berarti sakit jiwa atau sakit apa ini? Wah, akalnya sakit, jiwanya sakit, enggak waras kita ini. Makanya Majelis seperti ini, ini pengen mengembalikan kepercayaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah yakin sama Allah, selesai masalah. Mas Teguh ini sama istrinya, sama anaknya dari Lampung. Pulang ke... Eh, dari Palembang. Maaf, dari Palembang. Dari Palembang tuh dengarkan streaming. Katanya Habib gak kenal saya. Saya kenal Habib. Dua tahun ikut ngaji streaming. itu <laughs> Malam ini langsung, ini ikut ngaji langsung. Dari Palembang ke Purwodadi ke rumah... E, mertua ya, kemudian ke ke Solo, ini nginep di penginapan, ikut pengin ngaji lang, langsung dan nanti Mas Teguh biar lengkap ngajinya, dari sini ikut ngaji tempat Habib Syekh, ya Rebu ini kan jadi ke Solonya wisata religi Pasar Kliwon ya wisata religi Pasar Kliwon Ba'dal Maghrib kalau Rebu itu ya, sebetulnya habis Maghrib, Rebu di Masjid Jami Asyikaf sampai isya. Ba'adal Isha di Habib Novel Sampai sekitar setengah sembilan Setelah Habib Novel ke tempat Habib Habib Syekh, setelah itu pulang Ke rumah masing-masing Masak -masing. uh, liwan ini lengkap Malam Jumat maulid di masjid Ria Jumat Najilah lagi di Majlis Ar-Rodoh tempat Habib Novel Sabtu pagi Ke masjid Jami Asagaf Minggu Kar-Firde Kar-Firde Misal ngomong <laughs> Kali dia itu minggu, yeah, jelas semuanya. Kalau diterus teruskan, saya pengen ngomong terus. Hmm, nanti tempatnya pesisir terlambat. Sudah sembilan lewat tujuh menit. Nah, bagi yang pengin membantu menjualkan buku-buku saya, ya yang ada di sini silakan. Kan punya teman toh di rumah, teman-teman kan ada. Oh, gampang membantu jualkan tu tinggal bawa bukunya ketemu lagi tiga laporan kok bib laku 3, ini yang ini nggak laku selesai betul kan e, nanti uangnya bisa untuk membangun ma, majelis biar lebih lebih cepat terus teman-teman yang nonton ini yang pengen beli buku saya yang pengen beli buku saya kirim permohonan anda ke nomor saya whatsapp 081904546 111 08190 4546 111 Harga buku plus ongkos kirim plus infak untuk majelis Rp75.000. Ini yang beli online ya. Harga buku lain kalau beli di sini Rp50.000. Nah, ya. tapi kalau belinya pakai ongkos kirim, plus ongkos kirim, plus infak untuk majelis Tujuh puluh ribu rupiah karena ongkos kirim itu kan beda-beda ya. Nah lebihannya itu kita gunakan untuk ma majelis. Ada yang ongkos kirinya lebih dari dari itu ya udah subsidi silahkan dari yang ongkos kirinya mur murah. Ini sedekah dari temannya yang lain itu tujuh puluh ribu rupiah. Bukunya ada macam-macam nanti tinggal WhatsApp saya nol delapan satu Kalau ada yang pengin ngasihkan seribu dolar ke sini, saya siap terima, Anda siap terima seribu dolar? Siap, Abis, saya kok beli buku kesedikitan, saya mau kirim seribu dolar, oh, Alhamdulillah, Masya Allah, La Guadaila Nah itu langsung kita bisa, beli keram, apa lantai, pengajian putri ini atas ini ya, yang belum ada lantainya ini, belum ada granitnya ya, masih semenan cor-coran itu, semoga hari, ini hari ke Rebu, Kemis Ya semoga besok Ngapain nunggu Sabtu atau Senin Semoga besok pagi Saya bisa belanja meskipun 1 meter dulu ya Butuhnya kan sekitar e, Apa namanya 350 meter ya. Semoga besok pagi Saya sudah mulai bisa belanja meskipun cuman 1 meter Harapan saya besok Saya bisa belanja 350 meter Harapannya itu Perkara nanti bisanya 1 meter kan Alhamdulillah Yang penting harapannya gede dulu Jangan harapan ya Harapannya besok bisa beli 1 meter wah Ini jiwa jiwa yang takut ya Jiwa-jiwa yang takut pada dunia Saya gak mau jadi orang yang takut sama dunia Demikian semoga barokas buka manfaat Buat teman-teman saya Yang kerja bakti Kerja bakti Kerja bakti ini kita maksimalkan selama 2 bulan ini Untuk menyelesaikan bangunan dan tolong Mas Roni di opera-opera temannya. Mas Roninya enggak semangat. Ini left ini. Mas Roni enggak semangat kerja bakti. Mas Roni harus semangat seperti dulu. Ditilpuni. Ya, semua temannya ditilpuni dengan semangat. Kalau semangat itu ya nanti orang-orangnya ber, bersemangat. Termasuk semangat ngasih makannya yang enak-enak. Setuju Mas Edwin? Setuju babe. Insya <laughs> Allah begitu ya. Yang kerja bakti, kerja bakti. Kerja baktinya sederhana, cuman Mindahkan pasir ya, Mindahkan pak, pasir yang Urukan itu, pindahkan sampai bersihkan Belakang sini, mari kita tutup dengan doa Yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada maafi ilmillah Salatan wa salaman Daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbih اللهم اجعل في طاعتك فرعي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكبدي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز الخطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وَسَامِحْنِي فِي مَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاكْتُبْنِي فِي دِيوَانِ سَادَاتِي وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ نَجَاتِي فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي اللهم إني طامعٌ فِي عطاك راغبٌ فِي رِضاك مستسلمٌ لِقَوضاك فَاكْتُبْنِي مِنْ عَوْلِيَاكِ وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ هُدَاكِ وَالْحِك صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تمعكسي